Allahumma alhimni rusdi wakini nafsi yang paling capek dalam kehidupan itu labil ya enggak jelas statusnya mau kemana dalam posisi seperti apa hubungan tanpa status versus status tanpa hubungan dua-duanya capek yang asik itu hubungan ada statusnya ya, yang paling capek kan PDKT Tapi ini tuh statusnya nggak jelas, temen bukan, saudara bukan, tapi kepastian diperlukan mau sampai kapan. Iya. Sebentar lagi kita pakai kapan, ya, kapan mau dikapankan ya kapan-kapan, ya sebelum dikapankan cari jawaban untuk mendapatkan sampai kapan kita berstatus seperti ini. Jomblo, visabilillah, singelillah, ya tetap lelah. Jadi akad itu rumusnya niat plus tekad sama dengan akad. Bagaimana jalan keluarnya dari versus antara hubungan tanpa status dan status tanpa hubungan Berani nggak menyatakan untuk menyatukan Ini biasanya cowok takutnya ditolak Resiko itu mah Resiko kalau cowok ditolak resiko Ada mitos di kita Cewek labil karena nggak berani menyatakan Aku kasih clue ya Rasulullah istri pertamanya adalah Khadijah nda kaya Putra pembesar Quraisy anak bangsawan cantiknya luar biasa tapi mendapatkan Rasulullah manusia yang luar biasa catat apa rahasianya berani menyatakan untuk menyatukan